Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa laa yaghdulud dalaha yaa wa ashhadu an laa ilaaha illallah wa anta syariika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaa ayyuhalladheena aamaluut taqallah Ya ayuhal nasutaku rabbakum allahhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalakum minha sawjahah wa bantah minhuma hijangan kathira wa nisaah wa antakum Allahan lazhi lasa aluh nabihi wa al inna Allah agada alaikum Ya ayuhalatina awantakullaha wakulu kawla sadiqa yusnih lakum a'malakum wa yawfir lakum dhulubakum wa mayyuti illaha wa rasulahum faqad faza qawzan azimah amha ba'am Fa inna asfakal hadithi kitabullah wa khairal haditha di muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi Masyarrul umuri mudatatuhah Fa'ila kulla muhadadatin bir'a Wa kulla bir'atin dolala Wa kulla abdulalatin muhila Ma'asyrul muslimin Bawa bapak Ibu ibu dan saudara-saudaraku Jama'at Yang dimuliakan Allah subhanahu Wataala. Alhamdulillah pertama-tama monggo perilak kita mengucapkan Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang memberikan kenikmatan iman Islam dan kesehatan sehingga kita semua bisa menghadiri majlis ta'lim pada malam hari ini dan kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Kebiasaan dan kebudayaan orang-orang Jahiliyah. Kita pelajari agar kita bisa menghindari, kita bisa menjauhi kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, salah satu kebiasaan dan kebudayaan orang jahiliyah, yaitu orang Yahudi atau Nasrani atau orang Musyriq, mereka mencampur antara kebaikan dan kejelekan. Ya. Dicampur antara kebaikan dan kejelekan. Antara kebenaran dan kebatilan. Antara yang halal dicampur dengan yang haram. Ya, ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah menceritakan tentang kisah mereka atau kebiasaan mereka. Nomor 42 ayat ke-42. Wala talbisul haqqo bil batili wa tad'ul haqqo wa antum ta'dumuh. Yani khusus Allah turunkan kepada orang Yahudi Walatun bisurhakoh, jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, kebaikan dengan kejelekan. Ini karena memang kebiasaan mereka orang Yahudi. Wata tumulhakoh wa antum takalamun dan mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu bahwa itu benar tetapi disembunyikan. Ya, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi mencampur aduk antara kebaikan dan kejelekan itu. Contohnya apa? Yaitu mereka merubah, mereka menambah atau mengurangi Kitab Suci Taurat. Ya, kitab Suci Taurat itu. Isinya adalah kebaikan, kebenaran Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi kitab Taurat itu mereka tambah Mereka kurang, mereka rubah Dari hawa nafsu mereka Dari ciptaan orang-orang Yahudi itu ya, Dicampur, dimasukkan Padahal itu bukan Tawrah Bukan firman dari Allah Tetapi buatan manusia Tetapi dimasukkan dalam kitab Suci Tawrah Sehingga tercampur Antara kebenaran Yang datang dari Allah Dan kesesatan Yang datang dari hawa nafsu Orang-orang Yahudi Demikian pula orang Nasor Seperti itu yang mereka lakukan dalam Kitab suci Injil Mencampur adukan Antara kebenaran dan Kebantinan ya. Kemudian juga Ini terjadi Pada orang-orang Kafir Quraisy, Orang musyik juga seperti itu Seperti Yang Allah Subhanahu wa ta'ala atau di kisahkan Dalam hadis Tentang Salah satu Asbabun nujud Sebab turunnya Surat Al-Kafirun ya, Yang sudah kita hafal Surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun ini Turun disebabkan Adanya sebuah Kisah atau cerita ya, Kisahnya adalah ada tokoh-tokoh orang musyrik di antaranya al-Walid bin Mughirah dan al-As bin Wail al-Aswad ibn al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tokoh-tokoh para pembesar orang kafir Quraisy orang musyrik pada waktu melihat Islam pada waktu mengetahui ajaran Nabi Muhammad itu banyak diterima oleh manusia dan tidak bisa dicegah tidak bisa dibendung dengan segala cara maka mereka membuat taktik dan strategi ya, mereka menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dan berkata Wahai Muhammad Bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhan ya, Bagaimana kalau kita ibadahnya itu gantian ya, Setahun kita ibadah kepada Allah saja Yang Maha Esa, Yang Tauhid Orang-orang kafir, orang purai semuanya ikut ya, Beribadah dengan seperti ajaran Islam ya, Dan kalian orang Muslim Juga beribadah kepada Tuhan kami Gantian Tahun besok Kalian orang Islam itu Beribadah Seperti takta jarak orang musyrik, Orang kafir kurais Gantian Kita ya, warga kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Ya saling toleransi karena semuanya baik, gantian. Apabila ada ajaran agamamu yang lebih baik dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan. Dan sebaliknya, apabila ada ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agama, harus amankan. ya ini disampaikan oleh Imam al Qurthubi dalam tafsirnya ya maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjawab tawaran ini dengan Allah turunkan sebuah surah yang dikenal dengan surat Al-Kafir Kul ya ayuhal kafir katakan wahai Muhammad kepada Dan juga kalian tidak menyembah Sesembahankan kita punya prinsip masing-masing Punya tata cara ibadah masing-masing Yang berbeda tidak bisa dicampur adukkan Sampai akhir hayat Lakum dinuku waria Bagi kalian agama kalian silahkan Kalian beribadah sesuai dengan ajaran kalian Waliyadi dan kita juga punya ajaran ibadah yang sendiri. Kita hanya berdakwah, mengajak kebaikan, kebenaran dan kita jelaskan kesalahan. Yeah, ini eh, kebiasaan orang jahiliyah tadi kan? suka mencampur aduk kebenaran dan kesalahan dan juga antara kebaikan dan kejelekan dan Islam melarang hal tersebut tidak boleh kebenaran dicampur dengan kejelekan ya, yang benar Yang benar yang salah ya salah tidak boleh dicampur adukkan Islam mengajarkan toleransi ada toleransi kepada orang-orang kafir non Muslim agak tetapi toleransi itu bukan berarti Mencampur adukan akidah Atau ibadah ya. Bagaimana contoh Toleransi Di dalam Islam Kepada orang kafir atau non-Islam Yang pertama Islam Mengajarkan untuk menolong Siapapun ya. Jika ada orang Muslim yang Membutuhkan kita tolong Ada non-Muslim Yang membutuhkan pertolongan Juga ditolong Baik orang miskin maupun orang sakit, ya, yang membutuhkan pertolongan orang Islam ataupun orang non Islam, maka dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, ya, walaupun uh, non Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fi kuli kabihin radbatin ajrun." Ya Di setiap Pertolongan kepada orang yang sakit Yang masih hidup Maka ada pahala. Yang ditolong Misalnya seorang dokter atau yang lain Ada pasien Non-Islam yang ditolong Ada seseorang yang Membutuhkan bantuan orang Islam Non-Islam juga ditolong Siapapun ditolong Ya ini ajaran Islam Seperti tidak membedakan Dalam perkara-perkara dunia. Kemudian juga jika ada saudara atau kerabat orang tua yang non Islam, ya jika kita punya bapak ibu non Islam atau punya saudara non Islam, maka kita juga diperintahkan untuk bertoleransi, berbuat baik kepada mereka dalam perkara-perkara dunia. Ya seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam surat Luqman ayat 15 wa inja hada kaala antusriqabi maalizalakabi ilmun falatu bihuma wasohi bihuma fidunya maalufa yang artinya jika kedua orang tuamu Bapak atau ibu kita memaksa agar kita anaknya itu menyebutkan Allah berbuat kesyirikan atau berbuat kekafiran khaladzikum maka jangan ditaati perintah yang jahat sel jelek tadi jangan ditaati tetapi wasahi bihumawid dunya mahuma tetap bergaulilah tetap bersikaplah kepada ke dengan baik dalam perkara dunia urusan-urusan dunia tetap anak itu berbakti kepada orang tuanya saudara berbuat baik kepada saudaranya ya tidak menyakiti orang tua tidak berbuat jahat kepada orang tua walaupun berbeda agama ya ini toleransi yang ada di dalam Islam kepada orang tua. Ya kemudian juga kepada tetangga atau orang lain yang sakit tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya dahulu ada seorang anak Yahudi tetangga Rasulullah SAW ada masalah beliau punya tetangga orang Yahudi yang biasa membantu membantu dalam perkara-perkara dunia. Suatu saat dia sakit maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemputnya. Yang sakit itu orang Yahudi dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau duduk di dekat kepalanya sambil berkata Berdakwah untuk agar anak tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian anak tersebut melihat kepada ayahnya yang berada di sampingnya maka sahabat sang bapa sahabatnya sang berkata taatilah amrul qasim ikutilah amrul qasim itu Muhammad karena melihat kebaikan akhlak dari beliau dan melihat bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka anaknya pun diperintahkan untuk mengikuti lalu anak tersebut masuk Islam pada waktu sakit beliau masuk Islam maka Nabi saw keluar Sambil berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Ya, maka orang Islam juga seperti itu. Jika ada orang non Islam yang sakit, boleh menjenguk. Ya, dan jika diharapkan ada maslahat, ada kebaikan dengan dijenguk itu akan timbul manfaat pandangan bahwa orang Islam itu baik, orang Islam itu apa suka membantu dan yang lain-lain diharapkan akan timbul ketertarikan dengan agama Islam. Ya, demikian pula di dalam perkara jual beli, dalam perkara ekonomi. Ya. Juga Islam memperbolehkan muamalah dengan orang non-Islam Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau Sebelum beliau meninggal Ya pernah beliau itu tidak punya makanan Kemudian beliau utang kepada tetangga yang orang Yahudi Utang, gandum, utang, makan kepada orang Yahudi karena tidak punya uang dikisahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtara min yahudiyin tu'ama ila ajalin ma'lum ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqtara pembeli bahan makanan dari orang Yahudi ila ajalin ma'lum itu dengan dihutang tidak bisa membayar secara kontan karena Rasulullah tidak punya uang, ya, tidak bisa membayar secara kontan. Nemur beras kalau kita ya apa gandum. Warta halaminudir amin hadi dan orang Yahudi itu mau mutangi gandum tetapi harus ada jaminan. Jaminannya apa? Rasulullah tidak punya apa. Kecuali hanya Dirhat, baju besi yang Biasa dipakai untuk perang Ya, satu-satunya Hal, suatu harta yang Berharga sebagai barang Jaminan, kalau sudah bisa nyaur, Nanti dijual Sampai beliau meninggal Ya, sampai beliau meninggal Akhir hayat, beliau tidak bisa Melunasi hutang Tersebut, sehingga baju besinya Tetap tergadikan Di tangan orang Yehudi Ya artinya apa? Bahwa di dalam Islam tadi ada toleransi, ada hubungan yang baik dengan non Muslim dalam hal jual beli ekonomi. Ya selama apa? Orang-orang Yahudi atau orang non Muslim itu tidak memerangi Islam, tidak menggunakan apa kekayaannya untuk merusak Islam, maka boleh. Jual beli bermuamalah dengan orang Cina Atau orang non-Islam pun ya. Ini Salah satu uh, Bentuk toleransi di dalam Islam Juga Dalam perkara Hidup bermasyarakat Bertetangga Jika punya tetangga Non-Islam Atau punya apa uh, Yang lain yang tetangga tadi yang selain muslim maka juga menghormati tidak boleh menyakiti mereka. Maka najumilulillah ibadillahilakhir balikrimjaroh barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah menghormati tetangganya tetangga di sini umum baik tetangga muslim ataupun non muslim harus dihormati tidak boleh mengganggu tidak boleh menyakiti bahkan Rasulullah mengancam orang-orang Islam yang menyakiti tetangga tidak akan bisa masuk surga. La yadul jannah mangkana jauhu layumin bawahiko tidak akan masuk surga yang jika ada tetangga itu tidak merasa aman dari gangguannya walaupun non Islam. Jika tidak merasa aman dari gangguan orang Islam maka orang Islam tersebut diancam tidak akan bisa masuk surga. ya, ini dalam perkara-perkara dunia ya ada aturannya toleransi di dalam Islam jelas aturannya yang mulia yang baik. akan tetapi dalam perkara agijah atau dalam perkara ibadah tidak boleh dicampur aduk dengan perkara dunia. Kalau perkara dunia boleh toleransi. Islam yang terbaik, Islam yang paling menjunjung tinggi toleransi dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara agama beda. Ya, ada aturan sendiri. Tidak boleh dicampur aduk tadi. Ya, salah satu contoh bentuk toleransi yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah misalnya eh, permasalahan peringatan Natal ya Natal itu adalah eh, apa hari raya ya hari raya orang non Islam Natal ini permasalahan iba hari raya mereka. Dan Natal itu artinya kelahiran Kelahiran yang mereka anggap sebagai anak Tuhan ya Yesus itu mereka anggap sebagai anak Tuhan Anaknya Allah Maka tidak boleh kita toleransi dalam permasalahan Natal Dari sisi apa Dari sisi mengucapkan selamat Natal Na'amato dari sisi Membantu ibadah di gereja Seperti itu tidak boleh Karena ini sudah Perkara agama Kita sebagai orang Islam Tidak mengganggu mereka Tidak menyakiti mereka Silahkan ibadah Natal Tapi kita tidak mengucapkan Selamat Natal Karena Natal itu Adalah ucapan selamat Bahwa orang itu punya anak Nah, maka tidak boleh mengucapkan selamat datang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surat Maryam ayat 88 ya, sampai 92. Walaul takwa dar rahman walaja dan mereka orang-orang nasrul itu mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Kapan punya anak? Tanggal 25 Desember Lahirnya anak Allah Itu ucapan orang Nasora Maka Allah mengatakan Sesungguhnya mereka telah mendatangkan Suatu perkataan yang mungka. ya Sangat luar biasa Mereka mengatakan Allah itu punya anak Itu suatu hal yang sangat mungkang Takalus sama waktu ia terfaktor na pinju, hampir-hampir langit pecah, karena ucapan tersebut yang mengatakan orang punya anak. Watang syaful arrobu dan hampir-hampir bumi pecah. Apa terberat? jibalu hada dan gunung-gunung itu runtuh. Anda awli Rahmani wajah. Karena ucapan mereka Bahwa Allah itu punya anak ya, Jadi bukan Suatu perkara yang ringan ya, Selamat Natal Selamat Allah itu punya anak Bukan suatu yang ringan Tapi suatu yang besar Sesuatu yang mungkang Langit hampir pecah Bumi hampir terbelah, Gunung hampir runtuh Gara-gara ucapan tersebut Ya Wahyam bagi lil rohmati ayat tapi tidak wajah, tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempunyai anak. Ya ini tidak boleh dalam permasalahan tersebut. Dalam perkara yang lain, silakan dalam perkara bisnis, ekonomi, dalam permasalahan menjenguk orang sakit, dalam permasalahan itu bertetangga dalam permasalahan terhadap pada orang tua Islam mengajarkan yang paling toleran tapi dalam perkara akidah, perkara ibadah sudah tidak boleh. Ya, ini harus kita pahami. Tidak boleh kita campur adukkan. Ya, campur aduk. Ini kan cuma omongan, cuma ucapan bu. selamat saja, tidak boleh. Ya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kebiasaan orang jahiliyah yang harus kita hindari tadi mereka suka mencampur aduk antara kebaikan dan kejelekan, kebenaran dan kebatilan. Dan tidak boleh kita ikuti kebiasaan tersebut. Kita harus, ya, bisa memilih bisa memilah ini salah kita katakan salah benar kita katakan benar tidak boleh kita campur aduk ya yeah. sampai di sini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini semoga bisa bermanfaat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah sebelum kita akhiri jika ada pertanyaan dibesitahkan <tuh>